Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita menguji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan ini. Ustazuna Abu Nasim, Hafidzahullah Taala, telah ada di tengah-tengah kita. Di mana ini merupakan ziarah. Yang pertama kalinya Yang beliau Melakukan Kepada Ikhwanuna Di sini Di masjid ini Semoga Kedepannya Bisa terulang ya, Kita berharap bahwasanya kunjungan ini Bukan kunjungan Satu-satunya akan tetapi, senantiasa kita dikunjungi, kita mengharap istifadah, kita akan mendengarkan beberapa kalimat dari beliau, semoga kita bisa memetik faedah darinya. Nah, kemudian waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudhlil fala hadiyalah Ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiyya ba'dah Qara Rabbuna jala wa'ala Fil quranil karim Ya ayuhal amanu Ittaku allaha Hakka duqatihi Wala tamuthunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadith Kitabullah Wa khairal huda Huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam washar al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asharal muslimin wal muslimat jama'ah masjid Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu di Purwajati rahimakumullah senang tidaknya seseorang hidup di dunia susah tidaknya menjalani hari-hari di dunia itu sangat ditentukan dengan pemahamannya tentang Hakikat kehidupan dunia itu sendiri. Apa yang dia lakukan. Apa yang dia rencanakan. Apakah bergulir begitu saja. Tanpa dia mengerti. Sesungguhnya tujuan. Yang ingin dicapai itu apa. Kalau demikian. Ya hidup akan terasa. Kering dan gersang, tidak ada semangat sama sekali. Orang yang seperti ini di dalam Al-Quran disamakan dengan binatang ternak, bahkan lebih parah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan untuknya Penglihatan. Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkaruniakan untuknya. Pendengaran. Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerahkan untuknya. Hati. Tetapi. Penglihatan itu. Tidak digunakan. Pendengaran. Tidak dimanfaatkan. Hati. Kaku. Bahkan mati seperti ini di dalam Al-Qur'an disebutkan ulaika kal an'ami bal hum adallu mereka itu seperti binatang ternak binatang ternak yang sehari-hari kita lihat ambil contoh seekor kambing ya seperti itulah seseorang yang hidupnya tidak mengerti apa yang akan dia cari, apa yang dituju itu persis seperti seekor kambing Bahkan lebih baik kambing itu Karena kambing Tidak Allah berikan hati Allah tidak berikan Indera Seperti indera yang Allah berikan untuk manusia Mestinya kita bisa Menyadari Bahwa Hidup Yang dijalani tanpa tujuan itu ibarat kehidupan seekor binatang ternak Naf anullahul 'aziyah Kehidupan seperti itu, barakallahu fikum adalah kehidupan yang penuh dengan fatamorgana tertipu dan terlena dia lengah. Dia pikir kehidupan itu sebatas di dunia saja. Selagi masih muda, mumpung masih sehat. Apapun keinginan syahwat dan nafsunya dipenuhi. dibuat sepuas-puasnya tanpa mempertimbangkan ini boleh ataukah tidak makan, minum pakaian, tempat tinggal, kendaraan uang, harta jabatan, kedudukan ya. perempuan, anak buah buahan sungai laut dan segala macam keindahan dunia membuat seseorang ingin hidup lebih lama bahkan kalau orang Yahudi punya keinginan ingin hidup seribu tahun begitu berat berpisah dengan Keindahan dunia yang sudah dia miliki. Inginnya ditambah, terus ditambah, terus ditambah, terus sayang kalau terlewatkan. Padahal yang dia sayangkan itu, ya akhirnya tidak digunakan juga. Tidak akan dia bawa mati. Tidak akan dia bawa mati. Dia punya barang di rumah. Contoh. Barang itu memenuhi gudang. Perkakas dapur, piring gelas mangkok, sendok, toples-toples plastik maupun kaca. Dan masih banyak barang lain. Itu ada di gudangnya. Tidak dipakai. Tidak termanfaatkan. Padahal cuma memenuhi gudang aja. Dipakai enggak. Tapi kalau diberikan sayang. Itu manusia. Itu manusia. Bukankah lebih bermanfaat? Dan manfaat itu maksimal. Ketika udahlah. Coba kita lihat isi rumah. Barang-barang yang memang tidak kita perlukan betul Dan tidak kita manfaatkan Sudah dipisah Kita bagi Kita berikan Kepada yang membutuhkan Kalaupun tidak bisa dijual <tuh> Hasilnya Untuk infak dan sedekah Tapi manusia Tertipu dengan sesuatu yang bersifat materi Dan kebendaan Susah untuk berpisah Susah sekali Disimpan, disimpan, disimpan Padahal udah rusak Bukankah ketika udah dibersihkan Manfaatnya buat dia sendiri Bertambah Ruang kosong Di rumahnya, lapang, Bersih Tidak mengundang tikus Ataupun hewan-hewan lainnya. Bermanfaat bagi orang lain. Karena dia berikan atau dijual lalu diinfakkan Berlipat-lipat tuh manfaat dan kegunaannya. Nah, tapi kita kadang terpenjara. Terpenjara oleh bersejarah. Bersejarah ini barang. Itu penjara bebaskan dirimu dari penjara itu punya rak kayu nggak dipakai tidak dipakai udah mulai dimakan rayap padahal kita kalau ke pondok lihat anak-anak masya allah santri-santri masih banyak dari mereka yang sangat membutuhkan rak buku tapi punya kita di gudang dibiarin aja berpikir, udahlah dibawa ke pondok dibagikan buat santri atau diinfatkan ke pondok emang-emang sejarah itu tak pakai waktu pondok apa manfaat mempertahankan sejarah seperti itu apa manfaatnya punya toples-toples plastik maupun kaca ditumpuk di belakang nggak dipakai berdebu penuh dengan sarang laba-laba bagian pinggirnya udah dicokotin tikus masya allah tetap dipertahankan apakah tidak lebih baik kalau misalkan kita bagi-bagi siapa yang perlu siapa membutuhkan mungkin pondok punya dapur ya kan bisa untuk nyimpan gula teh kopi bubuk-bubu yang lain dimanfaatkan kita tertipu waktu kita pikiran kita, tempat kita dihabiskan untuk hal-hal yang ternyata kita tidak ambil manfaatnya dipakai enggak, besok mati juga enggak dibawa mengenai hal ini Nabi Muhammad SAW, mengingatkan di dalam hadis. Al-Mustawrit ibnu al, Ibn al radhiyallahu anhu Al-Mustawrit al Nama seorang sahabat Diluatkan oleh imam muslim Rahimahullah ta'ala Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam Mad-dunia Fil-akhirati Illa mathalu ma yaj'alu Ahadukum Usbu'ahu fil-yami Fal-yanthur bima yarji'u wa asyara bisabbabati Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat kalau dibandingkan mau kita banding-bandingkan ingin kita tahu nilai dan kadar kehidupan dunia itu seperti apa Kata Nabi alaihi salatu wasallam itu hanya seperti kamu mencelupkan jari ke dalam laut kalau dia tarik kembali. Fal bima yarji. Perhatikan. Air laut yang menempel di ujung jari. Wa asyara bisababati. Nabi Muhammad alaihi salatu, ketika itu memberikan isyarat dengan jari telunjuk. Jadi kehidupan dunia yang kita cintai, kehidupan dunia yang kita kejar itu, itu hanya... Seperti jari dicelupkan ke dalam lautan Tarik lagi Air yang menempel itu Itulah kehidupan dunia Sementara lautan itu Adalah kehidupan akhirat Adalah kehidupan akhirat Namun prakteknya Rata-rata kita Tertipu dengan yang ada di hadapan kita secara langsung Kurang begitu yakin Dan percaya Secara prakteknya orang begitu yakin dan percaya bahwa kehidupan akhirat itu berkali-kali kali kali kali lipat lebih dari apa yang kita rasakan di dunia. Maka mestinya semangat untuk mencari kehidupan akhirat lebih tinggi dibandingkan semangat kita untuk tetap hidup di dunia. Kalau banyak orang kita saksikan demi mencari untung, mengambil laba. Mengambil laba dengan berjualan keliling. Entah menggunakan sepeda motor lengkap dengan keranjang di belakangnya atau dia menggunakan sepeda ontel keliling dari kampung ke kampung atau dia mendorong gerobak Keliling atau mangkal di sebuah tempat. Itu kan perjuangan. Capek dan lelah. Padahal yang dia peroleh berapa sih? Barangkali dibandingkan tak sebanding dengan capek lelahnya. Tapi tetap saja dia perjuangkan. Kebutuhan. Itu susah. Tetap diusahakan. Untung dalam sehari 100 ribu, 70 ribu, 150 ribu. Dia lakukan Padahal Hanya sekedar air menetes ya, Dimasukin setarik Yang segitu saja Banyak orang berjuang Para pekerja Buruh pabrik Delapan jam dalam sehari semalam Itu masa kerjanya dia pasti datang sebelum jamnya. Pulang pasti terlambat. Capek. Diperlakukan seperti robot. Mau. Kadang diupah di bawah UMR. Yang penting tidak malu. Gak mau disebut pengangguran. Yang penting bisa cerita. Ada bahan aku akuis kerju. Anaknya oh, udah kerja di perusahaan. Dibawa UMR padahal gajinya. Gak sebanding. Udah habis untuk makan siang, sarapan, jajan, camilan, raktir teman. Dikurangi bahan bakar, perbaikan, dan perawatan sepeda motornya. Tinggal berapa tersisa. Belum kalau dia perokok hebat. Belum lagi kalau senang main game online. Data terus dibeli. sehari 10 ribu, 20 ribu. Sebulan berapa? itu pun masih aja semangat, nantuk nantuk pun tetap berangkat, sakit sedikit tetap berangkat, takut di SP, takut dipecat atau dikeluarkan, maha wawonakuatnya. Wa Padahal itu sedikit. Jadi ya, gambarkanlah Nabi Muhammad an-Nabi Wasallam, para petani, nelayan, semua orang tanpa terkecuali pedagang, supaya dapat untung yang Klisik lebih. Rela. Untuk pulakan keluar kota. Di kotanya ada barang. Tapi oh, di sana per kilo selisihnya 5 ribu. Pecah. Padahal capek. Gak peduli. Yang penting untungnya. Capek lelahnya tidak dipertimbangkan. Padahal Nabi Muhammad SAW menjelaskan itu hanya seperti... Air yang masih menempel Air laut yang masih menempel di jari Ketika dicelupkan Itu kehidupan dunia Akhirat Mau diprosentase berapa 0,000 berapa Atau sudah gak bisa diprosentase Seper berapanya lautan Bisa gak Ada yang sarjana matematika sini? Coba kita uji Sarjanaannya Pertanyaannya cuma satu Bisa dibuat prosentasenya nggak antara air laut yang luas itu dengan air yang menempel di ujung jari ketika dicelupkan lalu diangkat kembali. Bisa dibuat prosentasenya? Mas Galih dulu kuliah di mana? Oh, mana jurnal informatika ya? ini? Perlu informasi dari jurnal kan, ini. Tolong di manage informasinya ini. kira-kira bisa dibuat persentasenya gak? ini nih oh gak usah lautan ini aja coba oh, masukin. Nyun ini segini nih ini sekarang diprosentase dengan jumlah air ini seperberapanya baru sak gelas loh mas nyun sewu Tetap saya minum kok, tenang aja biar lebih nyantol kan maksudnya gitu ya bukan tidak sopan gak muntah, bukan atau tidak menghargai panitia ambu coba tadi dicelupkan naikkan coba satu kks itu aja ini eh, segini nih bisa dengan yang segelas ini bisa dibuat prosentase nggak abu nah, kaila atau kita tanya pak roni ini hitung hitungannya mantap ini sakit tipun double prosentase nggak pak roni air ini air satu gelas ini nggak nggak full lagi saya masukin jari Nah, yang tersisa nempel di sini ini, begini di nih, dibuat persentase dengan jumlah air satu gelas ini, bisa dibuat seperberapa banyak coba? Iya, nggak bisa. mau dibuat mili, perberapa mili? Ini baru satu gelas. Ini lautan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lautan, bukan cuma bendungan Tajum atau kali Serayu, bukan. Lautan. Jadi dunia yang kita cintai, dunia yang kita kejar itu pengen punya tanah. Sudah punya sebidang tanah, pengen lagi sampingnya, pengen lagi sampingnya. Udah punya sawah, pengen nambah lagi sawahnya. Udah punya rumah. Pengen punya rumah yang lain lagi, pengen di tingkat dua, pengen ditambah ini, pengen ditambah itu. Udah kenyang. Masih pengen jajar lagi. Puswaret. Puswaret. Hidup. Kanh banget ya beli. Jadi aja ya cuma kepengin bae, eh, pengen nyicip. Tapi kan izin Masa dulu Mas arep nyicip. Kan orang mungkin beli. Cuma penasaran aja. Setelah dimakan sedikit tinggal sampai busuk. Dibuang. Itu manusia. Ya. Itupun kita uh udah enggak bisa tidur nih, mikir riwe ya, Isi mumpah membuah. Isin. Jadi berjuang ditapung dikit-dikit-dikit-dikit-dikit-dikit. Harapannya punya rumah sendiri. Harapannya punya rumah sendiri. Itu dah berjuang luar biasa. Lalu kenapa kita tidak berjuang untuk punya rumah di surga? Kenapa kita tidak berjuang untuk rumah di surga? Kalau di dunia kita berpikir ini cara menyempurnakan bangunan desain interiornya fasilitas dan sarana di rumahnya lampunya catnya iya. lihat sedikit cat mengelupas setahun sekali cek ulang iya. kalau rumahnya kayu udah dipliter dipliter udah mulai dimakan rayap itu mikir ngesuk sebelum idul fitri ulang udah pikir seperti Kenapa kita tidak berpikir bahwa bangunan di surga itu bisa diperindah. Dengan apa? Ya dengan amal ibadah. Semakin banyak amal ibadah yang dilakukan seorang hamba, semakin indah bangunan dia di surga. Tergantung amal perbuatannya. Kita seringkali lupa dan terlena. Maka Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Rahimullah Ta'ala Beliau menyebutkan beberapa permisalan tentang kehidupan dunia. Ada dua puluhan lebih permisalan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Namun secara singkat malam hari ini kita akan baca permisalan yang beliau berikan, permisalan nomor 18. Permisalan nomor 18. Kata beliau, rahimahullah. min ahsanil amfilah. Ini perumpamaan yang paling bagus. Artinya apa? Perumpamaan paling bagus itu. Mestinya kita pahamlah. Harusnya sadar. Setelah membaca permisalan ini, harusnya sadar. Kata beliau, Malikun banadaran lam yararra'un wa lam yasmaih sami'un Ahsana, walau sa'ah, walau ajma'ah, liku liman malad dinnufusiminha. Seorang raja membangun sebuah istana. Belum pernah ada istana seperti itu sebelumnya. Tidak pernah ada, nggak ada orang pernah melihat, tidak ada orang pernah mendengar. Seindah istana itu. Seluas istana itu. Dan selengkap istana itu. Perangkat dan perabotnya. Likul lima ladin nufusi minha. Jadi apapun yang diperlukan, dibutuhkan oleh manusia, ada lengkap tersedia di sana. Makanan, minuman, hiburan, taman. Semuanya ada di sana lengkap. Ada sebuah istana, bayangkan, seorang raja membangun sebuah istana luas sekali. Indah. Pemandangannya, view-nya, warnanya hijau, Di sana sini bunyi air gemeritik. Kolamnya, ikan, air selalu jernih. Ada kebun-kebun buah. Selalu ada buahnya bergantian musim ini, berbuah ini musim ini, berbuah ini, musim ini, berbuah ini bangunannya desainnya luar biasa, artistik bahan-bahannya bahan-bahan bahan kualitas nomor satu gak ada sedikit pun retak cacat kita cari, susah didapat mana cacatnya ini? Gak ada indah, oh, belum ada bangunan seperti ini kalau kita di dunia kan mau bangun rumah Cari-cari gambar dulu contohnya. Seperti ini, seperti ini. Niru. Meniru. Tapi kalau istana itu enggak pernah ada. Bangunan dengan bentuk yang demikian. Indah, betul-betul indah. Aman. enggak ada yang melihat Allah. Banyak pelayan di sana. Ungkap. Kata Ibnul Qayyim. Kata Ibnul Qayyim. Wanaswab ilaiha tarifan. Waba'aka da'ian yadu'un nas ilaih setelah istana dengan kriteria tadi itu selesai dibangun sang raja kemudian membangun jalan jalan raya akses menuju istana itu jadi kalau misalkan istana itu dibangun di atas bukit gunung apa pak namanya pak ini pak apa enggak ada namanya bukit apa pak apa kok namanya unik bukan lucu unik apa jur atau gunung yang sana lah yang agak muda yang penting gunung sana gunung apa itu apa blaran ya gunung blaran dibuat gunung di atas gunung blaran karena dibuat istana lengkap Penerangannya, air yang dibutuhkan pun sih ada di sana. Selesai dibangun, terus sang raja buat akses jalan raya, supaya orang bisa sampai di sana. Dari jalur utama dibuat akses, hotmix, hotmix, halus, gerunjal gini nggak ada, awet, ya bang ya, jalan bagus dibuat. Wabah saja ian yadu unasa ilaiha. Lalu sang raja mengirim sejumlah putusan untuk mengundang orang. ayo silakan kunjungi istana kami. Silakan kunjungi istana kami. Gratis. Bersenang-senanglah di istana itu. Monggo, monggo, monggo, monggo. Disiapkan kendaraannya. Jalan udah siap, istana udah lengkap. Kendaraan pun ada. Gratis. Mau makan minum sepuasnya di sana. Tidak ada peraturan. Dilarang bawa makanan dan minuman dari luar. Tidak ada. Bebas. Senang-senangnya sepuasnya. -senang. Silahkan. Kira-kira kalau ada bangunan seperti itu di atas gunung belaran di sana. Dengan kriteria seperti tadi. Makanan serba ada. Minuman serba lengkap. Yang mau jus-jus buah yang minuman panas, kopi, coklat susu, teh wedang uwuh, wedang jahe macam-macam lah terus diumumkan untuk warga, Ajibarang barang wangkom dan sekitarnya yang pengen liburan dan hiburan ke sana disiapkan kendaraan, kereta, kelinci kre... oh, macam-macam ya bis, mobil, gratis kendaraannya pun full AC Gratis orang bayar, kira-kira sepi pengunjung atau rebutan, kira-kira apa? Ya? Kira-kiranya siapa mas? Iya tuh khasnya. Kira-kira kalau diumumkan seperti itu warga masyarakat muangnon, aji barang, serua cilongok, jati lawang dan sekitarnya keberbedaan. Pade ke sana atau pade nggak mau? Hah? Jawabnya pakai bahasa Jawa ngapas. Pada ke sana apapun orang? Pada mengapa ya? Lah yang jelas-jelas tiket masuk Rp100.000 Iya kan? Jelas masuk Rp100.000 Jauh, kendaraannya bayar. Makanan bayar. Capek. Jalan ke sana, grudal grudul udah masuk Rp100.000 Tiap permainan bayar lagi tiketnya sendiri. Contohnya Contohnya di mana? Contohnya dimana? Oh, wabong lah. Perubah lingga. Iya kan? Ada tiket, masuk. Ada lokasi yang gratis. tapi ada juga yang permainan tetap bayar. Udah bayar di muka, bayar parkir, maning. Mobilnya, pak, bayar dewek, orangnya bayar sendiri. Udah bayar, masuk. Kayak misalkan yang lorotan gini, bayar ulang. Atau misalkan yang naik kapal karet, bayar lagi bayar, tetap orang mau ke sana mau, lah ini coba kalau istana di atas gunung belaharan kan, luas berhektar ke hektar ya, kan? ada peternakan ada pertanian, ada perkebunan, restoran makanan, minuman, kolam renang Masya Allah, gratis lapangan besar ah. diwangan kalau itu ya di sana gratis disiapkan armada penjemputan dipulangkan lagi. Kira-kira full? Hah? Banyak orang tertarik apa enggak? Ya, enggak orang pasti berangkat semua karena di situ sudah tidak ada lagi kaya dan miskin semuanya sama. Enggak bayar sih? Diundang wabah ada ian ya diunasa inaya diundang semua. Wa akhada' al-tariqim rā'atan jami'latan qad zayyinat bi anwā al-zīnah wa ulbīsat anwā al-fulīy wal-hulal wa mamaru nās kullihm alayha wa jālallaha awānan wa khadman wa jārat tahtaydihā wa yadī awāniha Di salah satu lokasi. Sang Raja juga menyiapkan tim khusus terdiri dari seorang wanita yang cantiknya luar biasa buat pos di situ. Ya kalau misalkan ujung jalannya di sana, rumah makan, market sana, mau sampai di Gunung Belarang di sini nih, itu ada satu rumah gazebo. Di situ perempuan cium cantik sekali. Enggak ada yang lebih cantik dari dia. Qad zuyyinat bi anwa'izzinah, dandang berhias secantik sing alami be wis anya opame ditambah. ditambahi makeup, kosmetik. Ya. tambah ayu maning ya kan. Cium cantik Jangan dibayangkan cantiknya seperti apa wa ul bisat anwa'ul huli wal hulal lengkap dengan perhiasannya yang namanya perempuan itu sudah fitrah mereka lebih cantik ketika menggunakan perhiasan dibandingkan tidak seorang wanita itu ketika menggunakan cincin emas di jari manisnya ya, itu pasti lebih menarik daripada seorang wanita yang tidak menggunakan cincin sama sekali sudah itu pasti sudah Memang alaminya cantik, bersolek dan berhias menggunakan perhiasan. Semua orang yang akan menuju istana memenuhi panggilan tadi, mau tidak mau harus melewati. Gak ada jalan lain, gak ada jalan sidatan, jalur tikus gak ada, jalur, jalur tol gak ada. Mau gak mau harus lewat di situ. Sang raja juga memerintahkan sekian banyak pelayan untuk melayani perempuan tadi, pimpinannya si perempuan cantik tadi, kan satu tim tadi kita katakan terdiri dari banyak orang, pimpinannya perempuan cantik tadi, perintah dari raja, wajah adalah saya di Hawa, di Awan, di Hazad dan lil Marinasa Irin, ilal Malik, Fitil, kartori. Perintah sang raja, tugas mereka apa? Tugas mereka menyiapkan oleh-oleh memberikan secara cuma-cuma bekal yang mau ke sana. Dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih mainan, dikasih bahan bakar, dikasih perhiasan, dikasih aksesoris, oh macam-macam. Itu tugas wanita cantik dan para pelayannya tadi. Ini sang raja Dermawan enggak menurut ini? Bermawan ya, Pak. Tampih sama orang. Jadi ada Kurang apa, Cel? Semua ada dikasih. Mengerti. Sang Raja punya pesan khusus kepada perempuan cantik tadi. Kata Sang Raja, Man ghabdo tarafuhu anki. Man ghabdo tarafahu anki. Walam yishtaghil biki anni. Wabtahi min kizadan yusiluhu ilayya. Fahdumihi. Wazawadihi wala tu'awikihi an safarihi ilaiya bal a'inihi bi kulli ma yuballihu fi safari pesan khusus dari Zahranja kepada perempuan cantik tadi nanti setiap orang yang lewat di sini, lalu dia tundukkan pandangannya tidak tergoda untuk memperhatikan dirimu dia tetap Ingin segera sampai ke istanaku. Dia datang menemuimu hanya untuk mengambil oleh-oleh bekal perjalanan yang memang sudah dijanjikan dan disiapkan. Kalau orangnya seperti itu, layani dia. Berikan untuknya bekal perjalanan sebaik-baiknya. Jangan halangi dia. Jangan persulit perjalanannya untuk menemuiku. Bantu dia. Bantu dia supaya perjalanannya lancar bertemu dengan. Wa manmad ilaiki ainahi wa raziyakhi wa atherak ali wa atherak aliya wa talabu salaki fasumihi su al azab wa awlihi ghaib al hawa wa istakdimihi wajalihi khalfak rakz wahshi. Waman Yakul minki fadhahihi bhi kalilan tumbas terbihi minhu waslubihi i Yahukun Lahu wasalliti alihi atbaaki wa abidaki wa kullama balagh fi mahabbatiki wa ta'zimiki wa ikramiki fakabilihi bi amthalihi kilan wa ihanatan wa hajran hatatan qatigu nafasuhi alihi hasarat. Itu pesan pertama tadi sudah kita dengarkan. Pesan kedua, kata San Raja. Kalau ada orang lewat ingin masuk ke dalam istanaku sesampainya di tempatmu ternyata dia tanpa mengedipkan mata memperhatikan dirimu cantik ya kan Long kalau seperti itu wa radiy biki wa atharaki alayya aliyy, alayya ternyata dia lebih memilih dia lupa Keinginan pertama tadi ingin berjumpa denganmu malah betah tumbuh di situ Wong tadi tujuannya mau kemana mas? Istana bela. Bela. Penginnya ke sana awalnya tadi, tapi sampai di pos tadi. Pesawat yang mangkat. Mudah sekali. Lihatin terus. Jelas, aku enggak jadi ke istana di sini aja. Lah. Sudah puas, sudah cukup Bahkan dia ingin Memiliki hubungan khusus Denganmu Kata sang raja Fasumihi su'al azam Maka hukum dia Dia punya pasukan Punya tentara Punya pelayan Bawahan sang raja Punya kekuatan Fasumihi su'al azam Hukum dia Hinakan dia. Hinakan dia. Jadikan dia pelayanmu. Padahal mestinya sang wanita cantik tadi, perintahnya apa? Menjadi pelayan. pelayan. Tapi karena dia ternyata justru begini, malah ya sudah. Jadikan dia pelayanmu. Suruh dia. Perbudak dia. Karena pasti mah, Mah? Manut. Udah senang. Misalkan, aku nikahnya baik. Udah ya, kamu ke belakang? Ya. Ya. Tangga, ya. cuci biri, ya. Nyapu nyapu, ya, nyapu sambil melihat diri ini. Ya. Cuci pakaian, ya. Itu perintah dari Sang Kaja. Wastak jadikan dia pelayanmu. Wajah <tuh alhu -tuh> yarqulhu halvekarak dalwasi, buat selalu pergi ikut kemanapun engkau pergi, seperti orang yang ketakutan. Kalau ada yang ingin tetap tinggal bersamamu. Ingin makan bersamamu. Maka tipu dia. Sebentar. Iya, kasih kesempatan dia. Man. Pas sudah mau, sudah mau makan. Usir dia. Ambil semua dari dia. Padahal tadi kan tugas awalnya apa? Sang perempuan cantik dan pelayan-pelayan tadi. Memberikan bahawa. Ternyata dia lupa tujuan pertamanya. Mestinya ke istana malah. Ini baiklah wasallibi 'alaihi atba'aki wa abidati kemudian jadikanlah pengikut dan pelayan-pelayanmu itu untuk menguasai serta menghinakan dia setiap kali cintanya kepadamu hormat dan ta'zimnya kepadamu bertambah semakin bertambah faqaw bihi biamsarihi maka balaslah dengan penghinaan juga sampai Buatlah dia menyesal. Padahal apa yang ada di istana berkali kali lipat dibandingkan yang hanya diizahkan di pos tempat perempuan cantik dan pelayannya tadi menunggu. Nah sekarang pertanyaannya, nanti lagi ditutup tenang aja, tak usah khawatir, tak panjang-panjang kok. Pertanyaan sekarang, sang raja itu permisalan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Istana tadi yang dibangun di atas gunung belaran itu, itu apa? Surga. Jalan menuju surga itu sudah dibuat. Saku ambang-guamangnya. Seperti jalan menuju istana tadi. Guam bang maksud surga. Nah, Kalau perempuan tadi siapa? Dunia. Dunia. Perempuan itu dunia. Nyamurin murid yang belum nyapailah. Orang lemah, di ya, sama gitu, sama dengan yang orang lewat tadi. Akhirnya jadi budak dunia. Akhirnya jadi budak dunia. Tapi kalau kita hidup di dunia secukupnya, sebatas yang kita perlukan saja, justru kita dibantu, dimudah. Perintah dari Allah ya kan, mudahkan perjalanannya. Dan memang begitu yang kita dapatkan dalam ayat dan hadis Nabi Shallallahu Wasallam. Kata Ibnul Qayyim Fataamlahazal Mithal, wa wapal khuttab di dunia, wkhuttab di akhirat, wallahu muhsan. Renungkan baik-baik perumpamaan di atas tadi. Bayangkan, itulah kondisi orang-orang yang meminang dunia dan yang melamar akhirat, wallahu muhsan. Wahazal Mazalu makhuun fil akhiril marwiy, anilahi azza wa jalla. Permisalan ini diambil dari sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu namun dalam catatan kaki disebutkan periwayatan ini mauquh atau palsu. Tapi Ibnul Qayyim menyebutnya yaitu ya dunya ohdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Eh hey, dunia layani orang yang mau menyerahkan diri kepadaku. Adapun yang mau melayani dirimu jadikan dia pelayanmu seperti tadi itu perumpamaan yang sebenarnya kata Ibnul qayyim min ahsanil amtillah ini perumpamaan yang paling bagus nah, perumpamaan yang paling bagus maka harapan kita melalui hadis yang sudah kita baca tadi tentang permisalan kehidupan dunia dengan akhirat hadis Nabi saw ditambah lagi dengan permisalan yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim al, al Jauziyah rahimahullah ta'ala Mengingatkan kita Serta menyadarkan, kan itu tujuannya Kita sadar bahawa ternyata Hidup di dunia ini hanya Semubara Kita laksanakan tugas Masing-masing Kewajibannya dikerjakan Jangan ditinggalkan Secukupnya Sebutuhnya Masing-masing sesuai dengan fungsinya Masing-masing sesuai dengan fungsinya yang orang tua Tujuan eh, Tugas dan kewajibannya Adalah mendidik anak-anaknya Anak-anak punya tugas dan kewajiban Berbakti kepada kedua orang tuanya Seorang suami Punya kewajiban Terhadap istrinya Istri pun demikian Punya kewajiban yang harus Dia tunaikan kepada suaminya Seorang tetangga Pekerja atasan, pimpinan, teman, sahabat, guru, murid, adik, kakak, paman, keponakan, masyarakat, petani, nelayan, peternak, insinyur, masing-masing menjalankan tugas dan kewajibannya dalam koridor syar'i tetap dalam landasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan semoga semangat untuk tolabul ilmi kita tidak berkurang atau melemah. Tapi mestinya dijaga bila perlu ditingkatkan. Karena tanpa tolabul ilmi tidak akan mungkin kita akan sukses masuk ke dalam Istana Sang Raja. Dan tidak akan sukses masuk dalam Istana Sang Raja. Kalau tidak, semangat untuk tolabul ilmi akhirnya sehari-hari kita ibarat orang yang hanya tertipu Dengan kehidupan dunia ini Sibuk menghabiskan Waktu, capek ya kan? Beli tanah, bangun rumah Rumah terus Diperhatikan, ditambah fasilitasnya Ini, ini, ini, segala macam Kalau punya kendaraan Sehari-hari cuma Ngecek kendaraan, dikit-dikit Bengkel, dikit-dikit bengkel, tambah aksesoris Ganti ini, ganti itu yang dipikirkan cuma itu. Sampai kemudian lupa bahwa sesungguhnya dia sedang dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, barangkali hanya sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua sehingga sukses masuk bahkan bisa menjadi penghuni istana Rasul, yaitu surga. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.